Mitra bisnis, belum lama ini pemerintah telah merilis peraturan pemerintah atau PP tahun 2013 tentang pajak yang mendasari pengenaan pajak sebesar 1% dari nilai omset kepada pelaku usaha kecil menengah atau UKM yang memiliki omset kurang dari 4,8 miliar per tahun dan beleid pajak UKM ini mulai berlaku terhitung sejak awal Juli kemarin meski masih menuai penolakan dari pelaku usaha UKM. Seperti apa pandangan Kwi melihat aturan ini? Untuk membahasnya segera kita berbincang dengan Quick Yangi. Baik Pak Quick, apa pendapat bapak atas pajak UKM ini? Ya ini urusannya kalau sebetulnya omset itu kan sudah ada pajaknya yang dinamakan pajak pertambahan nilai. Jadi yang menjadi pertanyaan adalah apakah eh, apa itu apa usaha kecil itu perlu dipajaki atau tidak gitu? kasihan atau tidak kalau mereka dipajeki. Nah, teorinya memang kalau omset itu dipajeki yang menanggungkan pembeli karena itu dipantulkan, tetapi itu kan membutuhkan administrasi yang rumit. Sehingga sebetulnya maksud pemerintah apa gitu. Jadi lagi-lagi adalah untuk memperbesar perolehan pajak tanpa peduli konsekuensinya apa untuk untuk si kecil gitu. Nah, seperti apa kerumitan yang Bapak masukkan tadi Pak Kwi? Begini, jadi e, misalnya e, penjual itu menjual dengan reka Rp50.000 itu. Nah, sekarang kalau kita bicara pajak atas omset, e, pajak yang didasarkan om, e, omset itu kan sudah ada bentuknya yang bagus, undang-undang bagus yang namanya pajak penjualan. Lalu kemudian ditam, diganti lebih akurat dengan pajak pertambahan nilai. Ik heb geen principes, geen principes, geen principes. Ik heb geen principes. Ditanggung oleh pengusaha kecil akan tetapi tidak dikenakan atas rugi laba karena mereka enggak punya buku atas omset saja nah itu kan jelas memberatkan atau dia harus terpaksa harus menaikkan harga gitu kan demikian kikianggi Beni Rahmadi Pas FM